Sebab di dalam hidup banyak orang tak mau kelihatan bodoh Maka selalu menunjukkan pengetahuannya sendiri agar dipuji sebagai orang unggul Tak tahunya akan terjerumus Jadi hati-hati kalau kamu sombong, sombongmu itu akan nabrak kamu sendiri Sebenarnya apapun perilaku tercela yang kamu lakukan Akhirnya akan nabrak kamu sendiri Jadi jangan dikira Dorotnya itu dirasakan orang lain Yang pertama-tama merasakan Akhlakmu yang jelek itu dirimu sendiri Kerugiannya ya kamu sendiri Kalau benar-benar pandai Orang yang pinter itu harusnya tidak demikian kelakuannya Haruslah dengan kira-kira bagaimana baiknya Pandai-pandailah mengaku bodoh Agar dapat memberi manfaat pada orang lain Pinter-pinterlah merendah